Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami akan menanyakan Apakah semua sholat sunnah itu bisa berjamaah Termasuk kobliya ba'diah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah Sholat sunnah Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan Untuk dilakukan dengan berjamaah Seperti sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri Sholat istisqa' salat gerhana matahari karena memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan berjamaah. Kemudian qiyamul lail di bulan dan bangun malam melakukan salat malam di bulan Ramadan. Namanya salat tarawih itu disunahkan berjamaah. Hadis sahih. Adapun selain daripada itu maka tidak disunahkan untuk berjamaah seperti qabliyah ba'diyah, salat duha. Tidak disunahkan untuk berjamaah akan tetapi, para ulama mengatakan bahwasanya Jika sholat-sholat sunnah itu dilakukan berjamaah, tetap sah Tetap sah Tapi tidak disunnahkan berjamaah Dan boleh untuk mendidik orang Anak-anak kita belum biasa duha'an, yuk duha'an Dilakukan dengan berjamaah tapi tidak boleh menjadi syiar nanti. Salat saja, nunggu yang lain dah harus berjamaah. Tidak begitu. Imam Muslim rahimahullah ta'ala Waktu mensyari hadis Tentang Nabi Muhammad melakukan salat. Kemudian diikuti oleh sahabat Nabi di malam Ramadan. Imam Muslim mengatakan bahasanya Ini menunjukkan bahasanya Salat sunnah pada dasarnya Boleh dilakukan dengan berjamaah. Berdasarkan riwayat ini. Akan tapi para ulama menjelaskan sholat sunnah tidak disunnahkan untuk berjamaah, kecuali sholat-sholat sunnah yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang tidak maka lakukanlah dengan sendiri sendiri, tapi jika kita melakukan sholat duha berjamaah adalah sah, tapi tidak disunnahkan tidak disunnahkan dan baru boleh dan baru menjadi baik jika tujuannya untuk mendidik orang pada malas termasuk sholat tasbih pada dasarnya anda dilakukan dengan sendiri. Karena termasuk jenis salat seperti salat sunat mutlak Cuman kalau salat tasbeeh sendiri-sendiri kayaknya dijamin tidak sholat. Ya. Kalau salat tasbeeh itu nggak dipakai imam, itu kayak dijamin nggak sholat semuanya itu. Lihat panjangnya itu ya, panjang banget itu ya. Maka dilakukan dengan bercak bukan sostoi terlarang. Yang menjadi bidah adalah. Menjadi bid'ah orang geradang dekink bid'ah. Kalau kita jadikan syiar, harus kita merubah sesuatu yang boleh menjadi harus berjamaah. Jadi ini berjamaah untuk mendidik umat adalah boleh. Itu saja. Selagi sudah terdidik solatlah sendiri-sendiri. Dan itu lebih aman, lebih nyaman. Karena apa? Jangan sampai solat mereka itu tergantung dengan berjamaah. Sebab apa? Manusia tidak selalu bisa berkolumpur berkumpul. Kalau dia melakukan sholat sunnah harus selalu berjamaah Maka banyak ditinggalkan itu sholat sunnah nanti Kenapa? Di saat tidak berkumpul Lalu tidak melakukan sholat sunnah nah, Maka setelah itu berlatih dengan sendiri Dan terus sendiri Sampai begitu pentingnya istiqomah Di dalam melakukan sholat sunnah Maka tetap disunnahkan kita untuk melakukan sholat Biarpun kita di atas kendaraan Maka ini termasuk fikih yang sering ditinggalkan adalah kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan baik itu onta, kuda, ataupun mobil yang punya mobil pakai motor pun bisa melakukan sholat sunnah kita dalam keadaan di atas kendaraan keplat kita adalah di mana arah mobil itu berjalan itu keplat kita dan selagi kita tidak bisa sujud sempurna tidak usah sujud tutup dengan isyarat dan Nabi memberikan contoh sholat al-adab di sholat di atas kendaraannya. Kenapa begitu? Karena sholat sunnah itu bagi sebagian orang sudah menjadi rutin yang tidak ingin ditinggalkan, maka pun demikian Nabi memudahkan sholat sunnah. Baik, itu saja.